karena banyak orang-orang kita yang tertakbah begitu terperanjat dengan Amerika tertarik dengan Amerika. orang Amerika sendiri mengatakan seperti itu sampai kemudian kepingin datang ke Indonesia untuk bicara dengan tokoh-tokoh Indonesia dalam setiap ceramahnya Khalid Yassin ini itu ada sekitar 10, 20 sampai 50, bukan lebih orang Nasoro yang masuk Islam atau orang non-Islam yang masuk Islam karena ceramahnya Khalid Yassin ini luar biasa dengan bahasa yang indah dengan gaya-gaya amerikanya mudah-mudahan satu kali khalid khlas ini bisa datangkan ke indonesia nah karenanya saya sekalian apa itu ditulis setelah saya tutup dalam pandangan sebagai seorang muslim yang tinggal di amerika itu mengungkapkan betapa kebobrokan amerika dari dalam itu dan kalau kita lihat dari semua data yang ada tentang bagaimana sih sebenarnya amerika ini apakah sampai tingkat pada kehancuran atau runtuh sama sekali tentunya buku ini belum terlalu memadai karena lebih banyak tinjauannya ekonomi sayang sekali buku ini banyak tinjauannya ekonomi ketika berbicara tentang akhlak itu subhanallah bicaranya cuma setengah halaman pada halaman 159 itu dia bicara tentang moralitas apa ini amerika Sangat sedikit sekali informasinya. Padahal, menurut Shawki Dev, eh, Shawki Beg, seorang apa ini eh, sastrawan dari Mesir, dan itu menjadi ukuran bagi banyak kalangan intelektual. Innamal ummul ahlaku baqiyat wa inhumu dahabu dahbat ahlakum. Ya, wa inhumu wa in dahbat wa inhumu dahabu dahbat ahlakum. Innamal ummul ahlaku ma'abakir, wa inhum wa inhum dahbat ahlakum dahabu bahwa kemudian ukuran satu bangsa itu diukur dengan akhlaknya. Apabila akhlak satu bangsa itu bobrok, maka akan hancurlah bangsa itu. Ya. Kalau menurut Arnold Toynbee, seorang apa ini pemikir dan penulis terkenal dari Inggris yang sangat apa ini objektif itu, beliau mengatakan 20 peradaban bangsa dunia itu lenyap disebabkan karena peperangan dan karena adanya rasisme dan itu semua terjadi dengan Amerika. Akhlaknya bobrok sekali, apalagi dengan kapitalisme yang hanya membuat curang antara yang kaya dan miskin. Anda jangan kemudian tertegun Amerika yang begitu maju. Kemiskinan di Amerika meruya di mana-mana. Tanya sama mester derajat ini orang kelaparan di mana-mana sekarang ini dalam paparan yang disampaikan oleh Luis Farahan ketika apa ini terjadi pemilihan Barack Obama apalah arti seorang Barack Obama untuk menyelesaikan pengangguran di Amerika yang mencapai lebih daripada 10 juta orang dalam konsep Obama tahun 2011 baru bisa menyelesaikan 2,5 juta itu pun baru konsep bagaimana sisanya yang 70 juta setengah itu belum lagi perkembangan-perkembangan pengangguran berikutnya dan apa yang terjadi dengan pengangguran akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang luar biasa bagaimana orang bisa keluar malam di waktu malam di Amerika ketakutan karena geng ada di mana mana kejahatan luar biasa mafia itu tempatnya di Amerika Terjadinya pembantaian, pembunuhan dan sebagainya, luar biasa dahsyatnya. Jadi kemiskinan, saya akan mengungkap apa penelitian dari seorang wartawan kawakan. Nampaknya ini seorang Muslim ini, Mandu Azumi, ya, untuk mengungkap tentang apa uh, kemerosotan Amerika yang yang bisa. Kepada tumbangnya Amerika Beliau menyebutkan ada tujuh faktor Tujuh faktor Yang menyebabkan Amerika akan runtuh Menurut pandangan Memdua ini. Dan ini tentunya Beliau lakukan setelah melakukan Tugas kewartawanan yang cukup lama Sehingga menjadi wartawan kawakan ke Di sana dan mengungkap Hakikat yang sebenarnya Jadi yang pertama Beliau ungkapkan tentang tentunya ini masih perlu dilengkapi nanti ya yaitu lingkaran kemiskinan yang luar biasa di Amerika ini